Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafaa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bihi wa tawhidan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 jamaah salat maghrib di musola al ikhlas yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun pangling pak ya saya ke sini kelihatan tambah luas apa pak ya padahal musolanya tetap ya mungkin cuma digeser ke belakang apa lampunya yang terang pak ya jadi kelihatan luas ya. Mungkin sudah hampir satu bulan lebih ya. Kalau panjenengan belum berseratu rahim, belum berlembuh wajahah, maka alhamdulillah di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa kembali bermajelis ilmu yang sebelumnya sudah libur panjang ya. Walaupun sudah beberapa majelis sudah diisi dengan pengajian-pengajian. Namun tidak ada salahnya karena masih hangat di bulan Ramadhan, Pak ya. Eh di bulan Syawal eh, kami mengucapkan taqobbalallahu minna Doa yang semoga Allah Subhanahu Atla berkenan untuk menerima hari seluruh amalan-amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan yang telah lewat. Kalau sekarang tanggal berapa, Bapak? Hafal nih, Pak. Ya, tanggal 26 Syawal. Yang artinya ya bulan Syawal ini sudah apa namanya? di penghujung ya. Bulan Syawal ini merupakan awal dari bulan-bulan haji, ya. Awal bulan-bulan haji bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Para hadirin yang kami muliakan, <coughs> e, syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yaitu nikmat diberikannya kita iman. Iman ini yang bisa membedakan seorang yang taat dengan orang yang kufur. Para jemaah, yang membedakan seorang itu ya menjadi orang yang taat dengan orang yang kufur dari sisi imannya panjenengan dari rumah menuju ke musala ini dalam rangka untuk salat berjamaah kemudian dalam rangka talabul ilmi kira-kira apa yang mendorong kira-kira apa Pak ya apa yang mendorong panjenengan untuk beribadah kepada Allah ya jawabannya iman ya Iman itu yang bisa membedakan seorang yang muslim, seorang mukmin dengan mereka orang-orang kafir ya, dengan orang-orang yang tidak semangat dalam ibadahnya. Ya, maka iman itu yang bisa mendorong seorang untuk senantiasa menjadi orang yang mulia, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia memiliki persiapan bekal ketika nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kami muliakan eh, mungkin sudah disampaikan oleh beberapa ustadz yang pernah mengisi di sini terkait dengan pesan setelah Ramadan. Sudah belum, Pak? Sudah pernah? Sudah pernah ya, bolak-balik ya. Ya mungkin saya sedikit meringkas. Di antaranya kalau seorang itu sudah selesai melaksanakan ibadah yang besar, itu hendaknya dia melanjutkan ibadahnya Pak ya melanjutkan ibadahnya di bulan-bulan yang lainnya bahkan disebutkan para ulama kalau orang kok setelah beribadah kemudian semangat ibadah lagi itu menunjukkan ibadah panjenengan diterima ya dikatakan para ulama min alamatil qabulil hasanah al hasanatu badaha termasuk tanda Diterimanya amalan kebaikan seseorang adalah orang tadi mengerjakan amalan kebaikan setelahnya. Artinya, ketika seorang telah beribadah ya selama satu bulan penuh di bulan Ramadan yang kemarin, kemudian keluar di bulan Ramadan tambah apa ini, Pak? Tambah semangat. Ya. Tambah semangat tambah kembali tidak semangat, Pak. <laughs> ya masing-masing mengajak. Kalau di bulan Ramadan sehari bisa baca berapa juz, Pak? Al-Qur'annya? Berapa juz? Juz 30. Jus 30. 30. <laughs> <laughs> Kalau di bulan Ramadan semangat habis subuh tambah Al-Qur'an, ya, setelah tarawih tambah Al-Qur'an, ya, di waktu-waktu ruang -waktu tambah Al-Qur'an. Kalau panjenengan itu memang orang yang punya semangat, ya, maka keluar di bulan Ramadan juga, Pak punya semangat yang lebih ya. Kalau kemarin selama satu bulan penuh melaksanakan apa? Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail atau disebut salat tarawih. Berapa hari itu Pak? satu bulan. Ya. Ketika sekarang sudah keluar bulan Ramadhan, pernah tarawih lagi enggak, Pak? Atau dikeluar bulan Ramadhan namanya tahajud. Pernah tahajud enggak, Pak? Ya, itu dikoreksi lagi. Selama satu bulan penuh kita melaksanakan apa? Puasa saum Ramadan. Kemudian setelah itu Allah uji ya, yeah. tes yang berikutnya. Kalau memang panjenengan berhasil di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal ya, yeah, Rasul sallallahu wasallam memberikan motivasi untuk melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Menerampung ya Pak? Gasik nggih, yeah. ya. Itu tes yang berikutnya ya. Kalau sebulan saja mampu apalagi cuma 6 hari. Itu kan sangat apa? ringan dibandingkan 30 hari. Ini pesannya. Artinya kalau seorang itu sudah e, mengerjakan amalan-amalan jangan dia berhenti. Tapi terus dilanjutkan dengan amal kebaikan yang setelahnya. Bahkan disebutkan ucapan salah seorang sahabat, "Man sa Ramadan" ثم يأزم نفسه اذا خرج من رمضان ala ya'si Allah jannah ya bil makna barang siapa yang dia sudah puasa Ramadan ya kemudian dia sudah uh, memiliki azam memiliki tekad kalau saya sudah keluar Ramadan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah Katanya sahabat tadi, da maka dia akan masuk surga bihiri mas'alatin wala hisab. Dengan tanpa masalah dan tanpa hisab. Yang artinya kita harus lebih semangat setelah keluar dari Ramadan. Dan jangan lupa ketika seorang telah beramal dengan amalan besar, banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Kok bisa? Iya, itu sifatnya orang yang bertakwa. Mereka khawatir ketika telah melaksanakan amalan besar ya banyak kekurangan ya maka mereka banyak-banyak bertobat minta kepada Allah supaya Allah berkenan untuk menerima apa amalan amalannya kalau panjenengan bagaimana Pak setelah mengamalkan amalan besar bagaimana sifatnya banyak-banyak apa bertobat banyak istighfar contoh seperti sifatnya orang mutakin orang yang bertakwa Allah kisahkan dalam beberapa ayat qanu qalilan minal laili mayahjaun mereka orang-orang bertakwa ketika di dunia itu sedikit tidur di malam hari ya untuk apa di malam hari mereka bangun untuk salat malam wabil ashari kemudian di waktu sahur mereka banyak beristighfar bayangkan Pak di malam harinya mereka itu bangun tengah malam ya, untuk salat malam, ibadah besar itu, ibadah yang jarang dilaksanakan kebanyakan orang. Kebanyakan orang di waktu-waktu itu mereka sedang apa? Ya, terlap tidur. Ternyata orang bertakwa itu mereka dimudahkan bangun untuk salat malam. Setelah selesai salat malam, mereka apa? Beristighfar kepada Allah. Wa asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka apa? beristighfar, ya. Ini juga diambil Faidah oleh para ulama ketika seorang telah beramal dengan amalan besar hendaknya dia ikuti dengan apa? banyak istighfar. Jangan terlalu bangga diri, merasa ujub, merasa bangga diri sudah amalannya banyak, ya. Seperti itu. Tapi dia banyak-banyak beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak Pak, tapi mungkin sudah disampaikan oleh uh, para santri dah. Baik, <tuh> di kesempatan ini kita melanjutkan dari pelajaran kita terkait dengan pembahasan seputar risalah Fadlul Islam. Sebuah risalah yang sangat bagus berisikan terkait dengan bagaimana ya, seorang muslim memahami Islam yang dia peluk. Ya. Bagaimana sikap-sikap seorang muslim, ya, dalam dia apa? menjalankan agamanya. Baik, sampai pada pembahasan atau bab terkait dengan bab wujubudkhuli fil islami kullihi wa tarki Wajibnya masuk ke dalam agama Islam secara total, ya, dan meninggalkan selain dari Islam, ya. Ini kalau orang sudah apa? Dikatakan masuk Islam, hendaknya dia apa? Masuk Islam secara keseluruhan. Ada yang bisa menyebutkan dalil Bapak-bapak? Bapak-bapak atau mas-mas ini kalau ditunjuk nanti wow, grogi, Pak ya. Barangkali ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang muda-muda, Pak ya, yang Bapak-bapak Nggak, jangan khawatir Pak ngadi ditanya ya. Terutama yang jenggotnya sudah panjang ini Pak ya. Ừ, <t <-mai�ấy> <t <t <-mai� lead> ini yang ditanya ini. <t -mai vicinity> An jenggotnya panjang ilmunya banyak ya. <t -maiAgai manipulasi> <t> <cegung Gregory> yeah, itu seorang yang uh, memiliki semisal berjenggot, pakaiannya pakaian uh, yang sesuai dengan syar'i itu harusnya terdepan yeah. Ketika sholat, ya. Ketika salat yang terdepan ketika apa namanya? dalam perkara ketaatan yang terdepan ya, perkara muamalah dan seterusnya. Ada yang bisa menyebutkan apa diantara dalil yang menyebutkan wajibnya masuk ke dalam Islam ya, seluruhnya dan meninggalkan selain Islam. Ini Bapak-bapak to, mas-mas ya. <tid> Tidak ditunjuk. Kalau ditunjuk kok malu, Pak. Ya. Ada yang bisa? Silahkan Sebelah tengah sebelah kiri ya. Mau dikasih hadiah? Saya enggak bawa hadiah, Pak. <laughs> Ada yang bisa, Pak? Atau sudah lupa lama enggak ngaji, Pak? <laughs> Apa Mas Mas ini? Sebelah sini. Ya ayyuhalladzina amanu di silmikafa gitu ya. Baik. <laughs> ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmikafa. Oh, orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Maksudnya kalau orang itu sudah masuk Islam, itu tidak memilih ya atau tidak memilih sesuai hawa nafsunya atau tidak sudang hawa nafsunya. Ya ini yang terjadi kebanyakan manusia ketika apa ketika mereka berhadapan dengan hawa nafsu ya langkah aku nek e, apa namanya semisal saya kalau pakaiannya seperti ini kalau saya berjengkol nanti saya dikiranya ini dan itu nanti dagangan saya enggak laku misalkan <guruh> begitu Pak ya itu diuji ya apakah kita siap atau tidak itu contoh dalam hal pakaian semisal Pak atau dalam hal Islam yang lainnya ketika Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala melarang dari apa? riba, Praktek riba ya. Wadzaru ma baghi minar riba ya. Tinggalkan dari yang namanya apa? riba. Ya. Ahalallahu albai wa riba. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan apa? riba. Dihadapkan di situ seorang muslim ya. Ini riba ya, tapi saya enggak punya modal, kecuali harus riba. Ya. Disitu di diuji. Kalau kita termasuk orang-orang yang masuk Islamnya secara kafah ya sudah, tawakal Allah. Yang ngasih rezeki siapa, Pak? Allah. Kenapa seorang tidak merasa bersandar kepada Allah? Ya, justru malah dia, Pak, menempuh jalan yang dimurkai Allah. Ya, Disitu di diuji. Oh, berarti kalau dia masih mengikuti hawa nafsunya saya mending milih ribanya ataupun saya mending milih e, harta yang banyak walaupun riba ya maka disitu menunjukkan seorang belum masuk Islam secara kafa atau yang lebih besar daripada itu tasyrikah ya ataupun perkara-perkara yang diadakan baru dalam Islam maka disitu diuji ya lebih berat mana antara Islamnya atau hawa nafsunya ya di diuji Kalau seorang yang jujur Islamnya akan milih Islamnya walaupun dicaci maki, walaupun dia harus mengorbankan dunianya. Ya, mungkin dia enggak bisa usaha karena terbentur modalnya. Ya enggak masalah. Karena rezeki dari Allah, ya. Dia mungkin di apa namanya dihina, dicaci karena pakaiannya, ya enggak masalah. Karena yang dia cari ridanya Allah, ya. Jangan takut karena itu merupakan apa? prinsip seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka di sini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas itu namanya sahabat siapa? Abdullah, ya. Namanya Abdullah bin Abbas. Punya ayah namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini ya pamannya siapa? Rasulullah sallallahu ya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya ayahnya Nabi itu Abdullah dengan Al-Abbas itu kakak beradik. Ya, Al-Abbas punya putra namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini sahabat Nabi yang dekat ya secara keturunan, ya keluarga masih sepupunya Nabi. Kemudian secara ilmu ya beliau seorang sahabat walaupun ketika itu masih muda usia beliau ketika Nabi itu meninggal baru 13 tahun. Ya, masih kecil Pak ya. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi sudah meninggal dunia. Ya. Tapi ternyata beliau ya diberi gelar dengan habru ummati Rasulullah sallallahu wasallam, yaitu ulamanya, ya, lautan ilmunya umatnya Rasul sallallahu wasallam. Kenapa kok bisa menjadi seorang ulama? Beliau dahulu itu mencari ilmu, ya mencari ilmu kepada para sahabat yang masih hidup, menimba ilmu sampai ketika beliau dewasa menjadi seorang ulama di masanya. Beliau mengatakan tentang ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 106, ya. Surat Ali Imran ayat 106. Yang disitu berisikan tentang apa? balasan. Balasan bagi orang-orang yang mereka ya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan orang-orang yang mereka masuk ke dalam Islam setengah atau bahkan seperempat saja Pak ya. beliau mengatakan Allah berfirman yauma tabyadul wujuh wa wujuh pada hari yang ketika itu ada muka yang berseri-seri muka yang putih bersinar dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang hitam kelam ya di mana ini Pak di mana ini pada hari kiamat ya di sana ada ya pemandangan yaitu wajah-wajah yang mereka berseri-seri dan wajah mereka orang-orang yang apa namanya hitam legam ya muram wajah mereka ya dalam sikan banyak ayat Allah sebutkan wujuhu yawma nadirah pada hari itu wajah mereka apa berseri-seri ya ada juga mereka orang-orang yang wajahnya apa ya gelap dan juga alaiha ya penuh dengan debu apa kira-kira ya dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhuma tabaytu wujuhu ahli sunnah wal yaitu yang berseri-seri yang mukanya putih bersinar pada hari itu itu adalah wajahnya atau mukanya siapa? Ahlus sunnah dan ahlul i'tilaf yaitu mereka yang suka apa? bersatu ya, bersatu. Jadi kalau ada slogan negara kita persatuan ya, bersatu, Islam juga sudah apa? menganjurkan ya, untuk bersatu. Ya, tidak tercerai-berai beliau mengatakan wataswaddu wujuhu ahlil bida'i wal ikhtilaf adapun yang menghitam adalah wajahnya ahlul bidaah dan siapa ahlul ikhtilaf ya orang-orang yang mereka suka berselisih dalam perkara agama ya baik di sini kaitan antara ayat dengan dengan judul temanya ya, atau dengan judul babnya ya. Kira-kira apa ada yang bisa menjawab bahwa Pak atau Mas-mas? Biar saya enggak ngomong sendirian, Pak ya, tapi gantian. Pripun? Sinjungtek atau? Ya enggak mesti, Pak ya. <laughs> yang senggolnya sedikit ya enggak apa-apa ya. Apa kira-kira? Judulnya kan bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara apa? Menyeluruh ya dan meninggalkan selain Islam kan seperti itu ya Apa kaitan ayat ini dengan apa? Dengan eh, bab di atas Ada yang bisa Bapak? Ya. Apa kira-kira? Ya. Di sini kaitannya kaitan antara ayat dengan bab Ayat ini menunjukkan celaan ya ayat ini menunjukkan apa celaan hinaan bagi mereka orang-orang yang tidak masuk ke dalam Islam secara kafah siapa mereka ya dikatakan di sini ahlil bidai wal ikhtilaf mereka adalah orang-orang yang suka mengada-adakan perkara-perkara baru dalam Islam yang tidak ada contoh dari nabi menunjukkan mereka tidak masuk ke dalam Islam secara kaffah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang suka membikin perselisihan, perpecahan. Kenapa? Islam menganjurkan wa tasimu awala tafarraqu. Ya, berpegang teguh kalian dengan tali agama Allah, jangan apa? berselisih, bercerai-berai. Maka orang yang mereka mengadakan perselisihan, orang yang suka membuat perkara-perkara baru dalam Islam dikatakan orang yang Allah hinakan nanti di akhirat. Dengan apa? Dengan sebab perbuatan mereka yang telah menyelisihi Islam. Islam melarang bagi pelakunya untuk ya, mereka membuat syariat tandingan ya, syariat-syariat apa? tandingan. Bentuknya bagaimana? Dengan orang itu membuat ya, perkara-perkara baru dalam Islam yang tidak ada asalnya dalam Islam. Ya. Itu celaan bagi mereka. Atau orang-orang yang suka berselisih, ya, dalam urusan agama mereka. Apa sebabnya kok mereka berselisih? Bukan masalah ini dalil yang kuat ini dalil yang lemah kemudian berselisih bukan. Ya, itu dalam satu hal terpuji ketika dibutuhkan menerangkan ini yang benar, ini yang salah, benar. Berbeda kalau memang itu apa namanya? debat-debat eh, dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali ya memang dibutuhkan dengan sangat. Itupun ketika orang yang diajak berdebat itu sudah memiliki prinsip kalau itu yang benar saya akan apa? ikuti. Adapun yang sekarang bagaimana, Pak? Ya, kebanyakan orang-orang yang berdebat itu tidak mau kalah ya. Tapi penginnya apa, semuanya menang. Jadi walaupun kalah, saya enggak mau kalah. Yang penting saya benar seperti itu. Ya. Maka di sini ya kembali kepada penafsiran ayat ini di sini menunjukkan bahwasanya Terkaitan bab dengan ayat sangat jelas. Allah mencelak ya merendahkan orang-orang yang mereka tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Baik. dan faidah yang lainnya ya ayat ini juga menunjukkan ya menunjukkan prinsip ataupun menunjukkan kaidah al jazaa'u min jinsil amal ya, apa itu yang namanya balasan sesuai dengan apa amalannya kados panjenengan Bapak Ibu nggih nandure pari kinten ini? Bapak, nandur pari wene nopo sukat niku nggih. <tuh>, pari ya. Kalau orang itu menanam padi akan panen padi. Menanam jagung akan akan panen jagung insyaallah, ya. Sebagaimana seorang yang beramal. Orang itu ya akan dibalas sesuai dengan hasil tanaman amalannya. Ya, kalau panjenengan ya biasa beramal kebaikan, menanam kebaikan pasti ya, akan dibalas dengan apa? kebaikan. Sebaliknya ketika seorang itu menanam kejelekan, walaupun di dunia tidak mendapatkan kejelekan, tidak mungkin akan apa? luput. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan kejelekan. Maka dikatakan al jazaa min jinsil amal. Sebagaimana ayat ini, ya. Ketika mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara kafah. mengamalkan Islam secara kafah. dibalas di dunia mereka dihinakan di dunia mereka apa direndahkan dilecehkan di akhirat dimuliakan dengan dibuat bersinar wajah-wajah mereka sebaliknya orang-orang yang di dunia mereka ya membuat perkara-perkara yang baru orang-orang yang suka berselisih dalam perkara agama ya Allah hinakan nanti di akhirat Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat 107 ya, melanjutkan ayat tadi. Ayat 107 Allah Allah sebutkan terkait balasan bagi mereka ahli sunnah Wa ammal ladzi Ini balasannya. Allah katakan adapun orang-orang yang abyadot wujuhuhum orang-orang yang Allah telah putihkan, orang yang telah Allah apa namanya? cerahkan wajah mereka, Fafir firahmatillah. Mereka dalam rahmatnya Allah ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu taala. Hum <tuh> <tuh> fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama Di mana itu? Di surganya Allah ya. Nas Allah min ahliha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk dari mereka. Allahumma amin. Ini balasannya. Sebaliknya Allah sebutkan dalam surat apa? Ali Imran juga ayat 106 ya, sebagaimana di sini. Allah katakan fa <tuh> ammal Allah sebutkan adapun orang-orang yang mereka ya hitam yang mereka itu kusam muka mereka ya maka mereka dikatakan akafartum ba'da imanikum apa kalian menjadi kufur setelah iman kalian ya fadzukul adza maka rasakanlah azab apinraka bima kuntum takfurun dengan sebab kalian itu ya mengkufuri Allah Subhanahu wa taala baik ini terkait dengan ayat yang menyebutkan ya tercelanya orang-orang yang mereka tidak mau masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan tercelanya orang-orang yang mereka justru mengadadakan perkara-perkara baru dalam Islam. Baik. Hadis yang berikutnya. Masih terkait dengan bab ini ya. Disebutkan oleh penulis hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa'an an Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma qala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma <coughs> beliau pernah menjadi gubernur di masa sahabat uh, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah sahabat Ali bin Abi Thalib dia menceritakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu wasallam bersabda ya'tiyanna ala ummati ma ata bani isra'il hazfan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahuhu ala niyatan kana fi ummati may yasna'u dzalik ya dari sahabat abdulllah bin amr rasul sallallahu wasallam bersabda sungguh-sungguh akan datang atas umatku orang yang e, sebagaimana yang datang kepada Bani Israil ya sungguh akan datang dari umatku orang-orang yang mengerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh siapa Bani Israil hadwa <tuh> na'li bi na'li ya satu apa namanya Sendal ya satu jengkal dan satu jengkal berikutnya Nah, itu sandal satu, sandal satu langkah ya atau satu apa? telapak gitu ya. Ya, seperti itu. Hatta ingkana man ata umahu alaniyah, ya. Ini perbuatan sangat kecil Bapak Ibu. Sekalipun kalau mereka Dari kerangan mereka ada yang mendatangi ibunya ya, terang-terangan. Ini kiasan mendatangi, ya maksudnya itu billah mendatangi ibu, ibunya sendiri. Ya. Secara terang-terangan kana fi ummati akan ada di umatku juga apa? Yang sama seperti itu. Ya. Kalau di Yahudi, di Nasrani itu ada orang yang mereka mendatangi ibunya dengan terang-terangan. Di umat Islam juga akan terjadi seperti itu dan itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Wa inna bani Israila tafarraqat ala thintaini milatan. Sesungguhnya mereka Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Watafarruqu wataftariqu Dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan Semuanya dalam neraka ya, kecuali satu golongan. Kemudian ditanyakanlah para sahabat wa man hiya ya Rasulullah siapa mereka ya Rasulullah Rasul mengatakan qala ma ana alaihi wa ashabi. hadis riwayat Mereka orang-orang yang diselamatkan dari neraka adalah orang yang mengamalkan Islam sebagaimana yang dibawa olehku dan para sahabatku ya Hadis ini para jamaah yang kami muliakan sangat jelas ya. Sangat jelas bahwasanya wajibnya masuk ke dalam Islam secara Kafah itu adalah satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam apa? surga. Satu-satunya kunci untuk diselamatkan dari neraka ketika seorang itu berislam secara kaffah sebagaimana dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi para sahabatnya. Sangat gamblang, Pak. Sangat jelas ya hadis yang membicarakan terkait dengan wajibnya masuk ke dalam Islam. Dan begitu juga di zaman kita sebagaimana dikhabarkan ya, bahwasannya yang namanya umat ini itu mereka akan apa? akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Ya. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Namun seperti itu Allah sudah memberikan maaf tentang mereka. Ya. Tentang mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Harta zaman kita. Ya. Mereka tidak akan merasa ridho kalau umat Islam itu mereka apa? tidak mau mengikuti mereka. Hasbukan wala ta'budu an-Yahud wa lanasara hatta tattabi'an ila tahum bila Tidak hmm. umum, itu mereka orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani sampai kalau mengikuti apa? kalau dia mau ikut masuk dalam agama mereka minimalnya amaliyahnya seperti mereka minimalnya cara beribadahnya seperti cara ibadah mereka ayo minus mengikuti ibadah mereka ya fre di dunia sebagai orang barat fre di dunia sebagai orang muslim ya seperti itu dan juga dalam hadis yang sering kita baca ya sering kita dengar ta'aratan sunnana alani ma'ana qabla simranishitin wadhira'an biwira'in hatta law ja'a al-u fitujri taqbis bada khulumuh ya sa'ada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sungguh salian wa kumasifan salian akan mengikuti ya yeah. sementaranya orang-orang sebelum kami ya yeah. simranishitin seterusnya setingkat demi Wadira'an wadhira'an biwira'in sanaqtabi selalu mereka masuk ke dalam lubang liwaq, lubang lubang yang disebutkan lubang itu terlepul-lepul sulit. Ya. Yeah. Artinya apa perbuatan mereka itu sulit ditiru, itu sulit ditiru. Ya. Yeah. Maka dia katakan kepada Nabi, Saya banasara ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum yeah. yang nasrani? Rasul mengatakan, paman adalah yeah. mereka. Hey. Baik. Ini pada ini yang kami dimuliakan. Ya. Yeah kany dikatakan sunnah yang dikatakan aljamaah ya itu mereka orang-orang yang mengamalkan Islam sebagaimana diamalkan oleh nabi dan para sahabatnya itu jaminan keselamatan dari api neraka hey. ini di uh, beberapa hadis dan juga penelitian terkait dengan bab akan kita masuk dalam insam secara menyeluruh. Masih ada waktu banyak Pak. Apa 10 menit ya. Saya akan pandem untuk saya tanya jawab Tari -tari -tari. para hadirin. yang ingin ada jawab dan kami wasnahkan. Jangan Pak, harus saran saya Pak, nanti amin di Covid. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Corona surat tak. mungkin dados pun cuci uh, akhir hayatipun Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ayat dan surah tadi Iya. Sakit bosan aku. boleh di dalam Al-Qur'an ya, "Fa ra'u ma yang muda. Ya, kalau kita awalnya para kalau tadi nama-namanya tuh bukan 30, 30. Gimana? Itu sendiri yang apa namanya? Lalu hmm, bagaimana hukumnya kalau itu apa namanya? dipaksa. Belum hafal sekali kemudian menggunakan surat yang baru dihafal apa? jangan pakai itu. Namanya akan memberatkan memberat diri. Kemudian enggak nulis aku tapi tetap sebagai hidayah. Kenapa? Diimpor. Kalau kita hukumnya sah kan jelas suratnya ya. Nah, hanya kalau dari sengaja ya tentunya berdosa. <kuh> Karena bukan surat tapi apa? Kira-kira persoalnya dia tidak surat yang berkenan. Ini bingung enggak ya saya? Dan dosa kelalaian adalah iya. Jadi Ya Ada tadi alas jika mengumpulkan tafroh mata yang sebenarnya itu yang merusak kesabun satu itu. Kenapa? Kesabun satu. Sekarang kan ya Karena pasal-pasal yang belum dihafal intinya artinya seorang itu harus tahu akan dirinya. Ya, Nabi menyika Allahumma umroah arfaqan dengan nafsi. Semoga Allah merahmatin seorang yang dia itu tahu apa kader dirinya. Ya. Oh, saya belum hafal dari imam ya, jangan dari imam. Apa itu? Saat kita Pak jenengan pulang haji ya, bahas masalah fikih seputar haji dan umrah. Dia bentau pikir seperti apa bahasanya kadirnya bagaimana? Ya saya tidak begitu Hadirin sekalian, itu ya, orang ditanya, e, ini bagaimana orang ditanya seperti itu? Terlebih bunyi bagaimana? Enggak tahu biasa saja, saya terima. Ya, mengetahui pembahasan terkait namun ya untuk kedepannya depannya jangan mengatakan itu suri terus bagaimana dengan orang yang dia itu e, Quran yang dia banyak hafalannya tapi tidak paham bagaimana Jadi dia juga harus ikut belajar belajar agama belajar tafsir ya maka termasuk bentuk menjauhi Al-Qur'an ya e, disebutkan qolara bi lima qawmi qafad Qur'an Qur'ani Adal Qur'anam, hadal Qur'anam manshur. Wahai kaum sesungguhnya zuhunya mereka akan menjadikan Qur'an Ditinggalkan apa? dibijangkan. ditinggalkan para romingibutkan. Yang pertama ditinggalkan dari sisi Membasa Ini yang pertama. Dari sisi mempelajari hukum-hukum apa? Seperti dengan basaan yang hukum-hukumnya apa? benar dan sunyi. Kemudian ee uh, Mengapa meninggalkan kamu di sisi apa? Mengulang terkait dengan kandungan maknanya Itu termasuk Sangkupan apa? Meninggalkan al-Quran. Apa? Dituntut. Ya. Namun pun ini baiknya bahwa menjadi imam itu tidak harus dituntut dia itu e, memuatir semuanya. Al-Qurannya paling bagus Kemudian apa e, namanya? paling sudah paham semuanya yang dia diajarkan tidak seperti itu Karena masing-masing orang apa berbeda-beda di sebuah tempat misalnya hanya bisa menghafal hanya pahamnya tidak terlalu banyak masalah ya, Yang penting dia tahu hukum-hukum salat dia paling ngerti dan memang terus mengatakan ya qumul umma akro hukum di sini dan di ya yang menjadi imam di suatu kaum itu yang paling akrab ya, yang paling bahasaannya itu paling apa? bagus dan yang paling apa lagi? suci majelis nih Dan saya uh, ngati eh juga ketika seorang itu menjadi imam ya harus mengetahui keadaan makmumnya. Makmunya ini bapak-bapak itu -bapak sudah susuh, ibu-ibu yang sedang repot ya bawa anak kecil dan terusnya bahkan yang paling apa? termut misal salat maghrib dia di baca apa? Ah Al-Baqarah sampai anu. Betul Mas. Ya. Lazim ma juga nang ngamal ring dia. juga walaupun Rasulullah wa sallallahu alaihi Pernah di waktu maghrib membaca surah Al-A'raf. apa? Al-A'raf itu. Ya, sampai isi. Surah al Tapi Sangat kadang ini bahasa Arab orang-orang pendek itu dia angkuh dan punya artinya e, seorang itu yang menjadi imam bisa memudahkan keadaan makmum dan membuat yang paling mudah jangan rumjang yang paling apa mudah bagi mereka jadi ketika orang akan beribadah itu sudah apa tergambarkan mau menunaikan salatnya ke mana demi ya akhirnya pun ketika berangkat apa Sudah apa? lawan tendu Sonong berangkatnya setelah alam juga apa? Senang. Tapi jangan dipraktikkan nanti eh uh, salat Isya gitu ya, bahasanya ta'ala Allah Ta'ala izin. Ya, teman-teman, ya, itu yang tidak sesenang wah. Ya, ananya kan, tidak berada di sampai waktunya pada takhor uh, salat. Salat ini kan, ya. Sholah dikis, jangan apa menyekan kan. Perenangan oh, salat Isya ya yang pendek-pendek yang sedang jangan terlalu fan. Lain ya sapiis itu lumayan apalagi di masyarakat. Jadi okay. salah so, satu so, yang banyak pertanyaan bahwa tadi ya. ya. <tuh> <tuh> itu Pak ya. Dan ketika orang berbeda itu jangan membuat jadi apa saling eh, berselisih, ya timbul ketika ada yang perlu di diskalakan yang baik bagaimana karena tujuan diadakan itu menyampaikan hati-hati kaum muslim ya bukan malah saling menelakan. Ketika e, kita kadang lihat di beberapa masjid ya ketika di lengkapkan shopnya. Berarti mau sudah ngomong, sabus umpamanya atas kata subuh ini karena salat. Ketika di dinas bagaimana? lari lagi, enggak lagi. <tuh> Masalah sama lagi kewartaan umum ya <tuh>, praktik musik al-Rumaini itu gagang menjadi laki-laki. Padahal sudah tahu ya. Padahal hmm. dia padahal dia jago sambil tawaf namanya <laughs> <laughs> itu kan. Apalagi enggak kuat. Pasti enggak tahan. Iya, <laughs> itu sama Pak. Iya. Jadi tujuan dari jamaah itu menyembahkan hasbi. Jadi badan itu ya. lagi yang jangan ada unsur apa? unsur perkara perkara dunia. perkara tidak apa Cocokan